Assalamualaikum warahmatullahi senang sekali pagi ini bisa kembali bersuah dalam rangkaian berita pagi mulai dari Aceh Nasional dan Internasional. Inilah berita pagi edisi Jumat 7 Juni 2024 bersama saya Ardian Syah. Kita awali berita pagi ini dari Loks bersama laporan saya Pulbahari. Sjadlun, satu unit rumah di Gampung, Cotring, Muara 1 Loksemame, Ludes terbakar. Seorang bayi berusia 2 tahun meninggal dunia dalam insiden maut tersebut. Rumah yang terbakar merupakan milik Saprizal, terjadi pada Rabu malam 5 Juni 2024, sekitar pukul 21.30 waktu Indonesia Barat. Diduga api bersumber dari anti nyamuk. Kapolsek Muara 1, itu Shadli, mengatakan warga yang mengetahui kebakaran berupaya memadamkan api secara manual obaran api begitu cepat membesar sehingga menganguskan seluruh bangunan petugas pemadam yang tiba di lokasi langsung berjibaku melakukan pemadaman Ibtu Shadli menambahkan seorang bayi berusia 2 tahun meninggal dunia akibat kebakaran tersebut sementara ibunya putri Irmanda 22 tahun dan bayi lainnya Kinzi berusia 5 bulan mengalami luka bakar dan telah dievakuasi ke rumah sakit sementara korban meninggal dunia telah dimakamkan Kita lagi berita pagi ini sudah dulu setelah dari Loks kita beralih ke Aceh Barat bersama laporan Sadul Bahri. Mahasiswa yang tergabung dalam gerakan masyarakat umum raya atau gempur Aceh Barat memaksanakan aksi demo ke kantor PLN UP3 Melabo Kamis kemarin untuk melakukan protes pemadaman listrik. Para mahasiswa yang melakukan aksi di halaman kantor PLN di Jalan Suwada yang melabuh menuntut adanya kompensasi dan ganti rugi kerusakan alat elektronik yang telah sangat merugikan masyarakat akibat pemadaman. Saat aksi pengunjuk rasa membawa alat elektronik di kantor PLN seperti kipas angin dan blender yang rusak akibat pemadaman berulang kali. Koordinator aksi, Denny Setiawan, mengatakan aksi ini dilakukan imbas dari maraknya pemadaman listrik yang dilakukan PLN dalam beberapa hari terakhir akibat gangguan suplai arus listrik. Menanggapi aksi tersebut, manajer PLN UP3 melabuh Aditya Setiawan mengatakan pihaknya akan menyampaikan aspirasi masyarakat kepada pimpinan yang lebih tinggi dan akan dijawab pada Senin 10 Juni 2024 mendatang terhadap tuntutan mahasiswa tersebut. Aditya menambahkan, PLN tetap menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat. PLN memahami kondisi yang terjadi dan berharap masyarakat dapat menyikapi permasalahan dengan saling support satu sama lain. Sudarun personil Satres Krimpol Res Pidijaya menangkap ASI 43 tahun warga Kecamatan Ulim Pidijaya pelaku penipuan bergedok rumah bantuan layak huni. Kaisatres Krimpol Respidi Ibtu Irfan mengatakan tersangka ditangkap atas laporan sejumlah warga yang menjadi korban penipuan. Korbannya mencapai 112 orang yang tersebar di tiga kecamatan di Piri Jaya. Pelaku telah melakukan penipuan berkedok rumah bantuan sejak awal Ramadan pada bulan Maret 2024. Untuk memuluskan aksinya pelaku mengaku sebagai pegawai Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman atau Perkim Aceh dengan menggunakan identitas palsu. Para korban diminta menyetorkan uang 100 hingga 200 ribu untuk tahap awal. Namun rumah layak huni yang dijanjikan tidak ada hingga saat ini. Berkaca dari kasus ini Irfan menghimbau masyarakat agar tidak mudah percaya kepada orang yang menawarkan rumah bantuan. Jika menemukan atau mencurigai adanya penipuan serupa diminta segera melaporkan kepada pihak kepolisian. Udarlun seorang warga di Aceh Timur menyerahkan satu pucuk senjata api rakitan jenis FN bersama satu buah magazin dan 10 butir peluru kepada Kapolres Aceh Timur AKBP Nova Suryandaru kemarin. Penyerahan senjata api rakitan berlangsung di ruang kerja kasat reskrim yang turut disaksikan kasat Intelcam AKP Ketut Supriyayatna dan kasat reskrim Ibtu Muhammad Rizal. Kasat Reskrim mengatakan sejuta pirakitan ini diterima dari seorang yang identitasnya diminta untuk dirahasiakan. Warga dalam wilayah hukum Polres Asri Timur yang berinisiatif menyerahkan langsung kepada Kapolres. Langkah ini sangat baik agar lingkungan tetap terjaga dan mas terlebih menjelang Pilkada 2024. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Saudara kita beralih ke informasi nasional. Jelang punca haji 2024, aparat keamanan Arab Saudi mulai berjaga di sepanjang jalan menuju Masjidil Haram dan lokasi Arafah, Musdalifah, dan Mina. Salah satu jalan yang dijaga adalah jalan King Fat di wilayah Syiasyah. Jalan ini merupakan akses menuju Mina. Penjagaan juga dilakukan di jalan menuju Masjidil Haram. Karena pemeriksaan diakses masuk kota Mekah diperketat, jamaah yang lupa membawa dokumen haji dilarang masuk. Selain di dalam kota Mekah, penjagaan juga dilakukan di sepanjang jalan dari Jeddah ke Mekah dan Madinah ke Mekah. Warga negara asing yang tidak membawa visa haji dilarang masuk ke kota Mekah. Bahkan mukimin yang tidak memiliki izin melintas atau murur tidak bisa melintas di kota Mekah. Oleh karena itu, kadaker PPIH Mekah, Khalilul Rahman menghimbau jamaah asal Indonesia yang telah tiba di kota Mekah dihimbau untuk tidak keluar kota sebelum armuzna. Karena untuk masuk kembali ke kota Mekah sangat sulit, jamaah harus melewati pemeriksaan dokumen keimigrasian. Menjelang punca haji di Armuzna, suhu udara di kota Mekah, Arab Saudi mencapai 46 derajat Celcius. Cuaca ekstrim ini berpotensi menyebabkan dehidrasi dan masalah kesehatan lainnya seperti demensia. Oleh karena itu, para jamaah dihimbau untuk tidak beraktivitas di luar ruangan pada siang hari. Sebelum kita informasi dengan berita internasional. Jumlah korban jiwa bertambah akibat serangan udara Israel terhadap sebuah gedung sekolah PBB di Gaza Tengah. Sebuah rumah sakit di Gaza mengatakan bahwa jumlah korban tewas telah bertambah menjadi 37 orang. Militer Israel mengklaim sekolah tersebut menampung Hamas. Rumah sakit Syuhada Al-Aqsa Dider Al-Balah Gaza mengatakan mereka telah menerima 37 korban wafat akibat serangan terhadap sekolah UNRWA. Badan TBB yang mendukung pengungsi Palestina. Angka ini bertambah dari 27 korban jiwa yang sebelumnya diberikan oleh kantor media Hamas. Militer Israel mengatakan bahwa sebelum serangan jet tempur Israel tersebut, militer telah mengambil langkah untuk mengurangi risiko jatuhnya korban warga sipil. Israel berdalih melakukan serangan tepat terhadap kompleks Hamas yang terletak di dalam sekolah Unruwa di daerah Nusirat. Militer Israel mengklaim bahwa para milisi Hamas dan jihad Islam yang tergabung dalam pasukan Nukbah dan ikut serta dalam serangan besar-besaran ke Israel Selatan pada 7 Oktober beroperasi di Kompleks tersebut. Dari Newsroom Seramit Tanjung Permai, di Batas Kota, demikian informasi pagi, edisi Jumat 7.